Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa astaghfirullah Wa la quwwata illa billah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah Amma ba'd Komirsa jahai hati rahimakumullah ibu-ibu dari Majelis Zikir Jakarta Islamic Center pimpinan Ustazah Muzaina, semua yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah kembali bisa melakukan muhasabah di rumahnya Allah Masjid Jakarta Islamic Center muhasabah kita kali ini kita sesuaikan dengan Timingnya kita berada di bulan Rabi'ul awal Bulan di mana Rasulullah Muhammad SAW lahir ke bumi Dan umat Islam di negeri ini sebagian besar di bulan ini Memperingati hari kelahiran beliau Rasulullah Muhammad SAW Comirsa mungkin kita sering mendengar dari guru kita, ustadz kita, ustadzah kita, kiai, bunyai kita yang menyampaikan bagaimana di padang mahsyar nanti dari umat Nabi Adam alaihis salam sampai umat Nabi Muhammad saw alaihi wasallam semua mencari perlindungan, semua mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika lah berbondong-bondong umat itu menemui Nabi Adam alaihi salam dan minta ditolong. Nabi Adam menyampaikan bahwa saya pernah melakukan dosa. Oleh karena itu mintalah pertolongan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menyampaikan saya pernah mendoakan umatku yang tidak taat terhadap syariat Allah maka kemudian ditenggelamkan. Oleh karena itu, tanyalah kepada Nabi Yua Ibrahim, alaihis salam dan seterusnya sampai ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa pun kemudian menyampaikan mintalah kepada Rasulullah Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh nabi-nabi yang pernah Allah turunkan ke dunia, ternyata yang akan memberikan syafaat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beliau menyayangi kita semua. Maka sebelum beliau dipanggil ke haribaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terucap dari lisannya Rasulullah adalah ummati ummati ummati Rasulullah begitu menyayangi kita. Maka ada makalah di dalam bahasa Arab manah basayen kasurazikruh. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan menyebutnya. Yang hadir di sini memang ibu-ibu, tetapi pemirsa Cahaya Hati mungkin banyak yang usia muda. Jika lo mungkin dulu ibu-ibu yang ada di majelis ini, Jatuh cinta pertama selalu di dalam bayangan kita, pandangan kita mungkin sering kita ucap orang yang kita sukai itu. Dan kalau kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka antara lain kita sering membaca solawat Ada ayat di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 A'uzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyy Ya ayuhal الذين امنوا صلوا عليه وسلمو تسلما Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Pemirsa Cahaya Hati Rahimakumullah. Pada saat-saat di bulan Rabiul Awal seperti sekarang ini, ketika sebagian umat Islam memperingati Maulid Nabi, biasanya kalau kita memperingati Maulid Nabi, kita baca berzanji, iya kan? Kita baca syaroful anam, kita baca solawat. Pemirsa Cahaya Hati Rahimakumullah. Ternyata ketika sebagian umat Islam melaksanakan Maulid Nabi. Ada sebagian umat Islam yang lain mereka bahkan mengumum-umumkan perbedaan pendapatnya. Mereka sampaikan yang memperingati Maulid Nabi itu bid'ah. Pernah dengar itu ndak Ibu? Tolonglah bedakan antara yang dolalah dan yang hasanah. Jikalau ustad kita, ustada kita, guru-guru kita seringkali, apalagi fatih kita, kalau khutbah Jumat mengumandangkan ayat wa taqsimu bihabillahi jami'au walatafroku, ayuklah yang sudah pernah kita dengar bahkan kita ucapkan ini kita coba laksanakan. Jangan kemudian kita memperuncing hal-hal yang kita tidak sependapat Bisakah kemudian kita memaknai Sudahlah Yang tidak mau memperingati maulid nabi Tidak usah Tetapi yang memperingati maulid nabi Ayo juga kita hormati Setuju tidak? Kalau seperti ini umat ini akan rukun Pernah suatu saat saya hadir di majelis Maulid Nabi. Pada saat itu seperti yang biasa juga kita lakukan. Pada saat Mahalul Qiyam kita baca salawat Nabi. Masya Allah. Ada orang di belakang saya itu Noel pundak saya. Dia bilang begini, Bu Khofifa di tengah-tengah baca salawat itu apakah menyanyi menyanyi begitu bukan porno aksi? Subhanallah. Yang tanya begitu itu Pakai jilbab Yang tanya begitu itu sekolahnya Sekolah tertinggi Dia S3 dia sudah dokter <tuh> Beliau rupanya Belum bisa membedakan Antara solawat Dan menyanyi Dan itu banyak sekali Bagaimana berharap Mendapat syafaat Rasulullah Kalau baca solawat saja Tidak pernah Itulah tugas Ustazah Muzaina, tugas ustazah-ustazah semua. Betapa Allah memberikan kemurahannya kepada kita yang membaca selawat kepada Rasulullah. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla 'alayhi salatan wahidatan sallallahu 'alaihi asro shalawatin. Wahdatanhu asroh katayatin warufi aslahu ashudarajatin. Barangsiapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat baginya sepuluh kali dan digugurkan sepuluh kesalahannya serta ditinggikan baginya sepuluh derajat di surga kelak. Amin. Maka Rasulullah pernah menyampaikan Siapa yang disebut namaku Dan dia tidak menjawab Masalah Maka itu sesungguhnya orang Yang paling kikir Nah Mungkin pemirsa Yang sedang berada saya Bersama-sama di majlis ini Akan menyampaikan sesuatu Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah, nama saya Hacah Nusayna Zen uh, Saya dari Majasikir ingin menanyakan uh, Tentang seseorang yang menoel Ustazah ya. tadi uh, Beliau mengatakan uh, antara solawat dengan menyanyi Dia samakan dengan nyanyian Kira-kira orang yang seperti ini Bagaimanakah nanti di akhirat Mungkin pertanyaan saya seperti itu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainah Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin sampaikan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajjah Diah Mardia. Usaha. Saya mau bertanya. Bagaimana manfaatnya solawat dan yang tidak memakai solawat. Sekian dari saya. Wabilahitopi Qolidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sadar Muzayna. Sadar Rodia. Ketika kemudian kita ketemu dengan halaya atau golongan masyarakat. Yang ternyata belum pernah mengenal salawat Itu sebetulnya banyak sekali Bahwa mereka karena mendengarnya itu Ada lagu-lagunya, ada irama-iramanya Mereka menyebut ya sudah itu sebuah nyanyian Kalau nyanyian tidak ada hikmahnya Kalau nyanyian tidak ada hal yang terkait dengan persoalan-persoalan ukhrawi tetapi kalau solawat Ini ada kaitan dengan spiritualitas kita Jadi sekalian Stadarudia, Bagaimana kemudian hikmahnya solawat Bagaimana kalau kita ketemu dengan kelompok masyarakat Yang tidak mengenal solawat Dan bagaimana hikmahnya solawat Saya rasa ini satu kesatuan Itulah pentingnya tugas ustazah Mengajak masyarakat memahami Biasanya mereka dikenalkan macam-macam wirid Mereka diajak berzikir Nah diantara zikir itu ada bacaan salawatnya Jadi kalau sudah Al-Quran memberikan sinyal Ala bizik rillaita ma innun hub ada hati yang kering ya karena tidak disiram tapi kalau kemudian hatinya seringkali diolah Mengolahnya dengan membaca Al-Quran Mengolahnya dengan membaca solawat Akan ada keteduhan di hati Akan ada keteduhan di dalam pikiran kita Akan ada keteduhan di dalam kehidupan kita Mungkin pemirsa masih ingat ketika tahun 98 Indonesia mengalami krisis yang sangat mendalam Waktu itu nilai tukar dolar sampai 16.000 bunga bank sampai 60% dan seterusnya Tiba-tiba seluruh televisi hampir setiap setengah jam mengumandangkan solawat badar Orang yang tidak kenal solawat itu menjadi spontan dia ikutan solawat Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yassin Habibullah Ingat tidak kita ya Waktu itu Solawat badar berkumandang Di TV berkumandang, di radio Di mana-mana Orang yang bukan Islam pun Pada saat itu pintar Melafalkan solawat badar Karena solawat badar ini Pada saat itu ternyata Bisa membuat suasana krisis Itu menjadi teduh Ada keteduhan Di dalam hati Ada keteduhan di dalam pikiran Ada keteduhan di dalam kehidupan Apalagi kalau kembali kepada hadis tadi, siapa yang membaca salawat, maka Allah akan memberikan pahala sepuluh kali dan derajat sepuluh tingkatan. Hikmahnya yang pertama bahwa itu ada di dalam Al-Quran. Inna wahhabul malaikatahu yusallu nalaal nabi ya ayuhal ladina amanusallu alaihi wasallimu taslima di perintah Al Quran diangkatlah derajat kita ditulislah sepuluh kebaikan dihapuslah sepuluh keburukan mudah-mudahan melalui solawat doa kita dikabulkan oleh Allah tercukupi kebutuhan hidup kita kedekatan diri kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan itu akan mendatangkan barokah Amin pemirsa cahayati rahimahumullah kita akan mengakhiri pada muhasabah kita kali ini sama-sama kita baca doa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 Wassalli'ala jasad Syeidina Muhammadin fil ajasad, Wassalli'ala ruh Syeidina Muhammadin fil kubur. Allahumma belli'ala ruh Syeidina Muhammadin min nadhia'atu wa salama. Nasrum min Allah wa fathum qarib, Nasrum min Allah wa fathum qarib, Nasrum min Allah wa fathum المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن نرى حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولو في المنام يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Mudah-mudahan mahasabah kita ada manfaatnya bagi masyarakat dan bagi kehidupan kita. Wabillahi taufikilah akhwamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.